di sini disambung yeah. dengan lagu Liwong. Oke. Okay, Saya yeah. pengin denger suara kamu nyanyi <laughs> Liwong ya. Oke, kita main bersama. Romansa. Yes. Yes. Singsabar ya Doh ya? <laughs> Apa tok? Loh no, nah, nga ini memang maksudnya oh, kan lagunya maksudnya kan begitu. Oke okay, do